Mitra bisnis dalam acara silaturahmi tokoh-tokoh nasional yang membahas ancaman kebangkrutan negara belum lama ini, salah satu tokoh nasional yang menyatakan Indonesia belum berada di ambang kebangkrutan adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurutnya, Indonesia adalah bangsa yang kuat, sehingga tidak mudah untuk mengalami kebangkrutan dengan catatan, negara dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk membahas seperti apa pandangan Kwik Yian Gi atas pernyataan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yian Gi. Pak Kwik, mantan Wapres Yusuf Kala beranggapan Indonesia adalah negara yang kuat sehingga tidak mudah untuk alami kebangkrutan. Apa pendapat bapak? Ya faktanya kan tidak begitu. Ya kalau masih dikatakan tidak bangkrut, ya nggak ngerti saya. Kini setiap orang boleh mempunyai pendapat ya yang memang memang memang tidak bisa. Ini memang hal yang kontroversial. Ini bukan ini urusan keyakinan aja. Kita yakin apa tidak. Nah, sekarang kalau memang Pak Yusuf kala punya pendapat yang demikian dan bagian terbesar dari elit bangsa kita, kenapa sekarang ini suara dari dari hampir semua orang itu seperti apa? Kita bicara secara perorangan dalam resepsi, kalau lagi ketemu Kalo lagi di restoran, restaurant, sedang duduk to do pesawat walaupun tidak kenal. Itu semua pembicaraan, lalu kemudian seminar, semua ik kan mengungkapkan kecemasan. Nah, kallo, ik heb apa-apa, negara kita masih kuat, yang menyuarakan itu sangat sedikit jumlahnya. Sangat sedikit jumlahnya. Dan ik yang mengatakan demikian, sebetulnya di dalam heb tidak mengatakan demikian. Gak tahu apa pertimbangannya gitu Mungkin ingin memberi harapan kepada rakyat Tapi coba tanya Coba tanya siapa saja Kalau kita melihat kantong-kantong kemiskinan Jumlah rakyat yang miskin dan tingkat kemiskinannya seperti apa Penderitanya seperti apa Bagaimana tidak dikatakan bangkrut Apalagi sekarang dengan tokoh-tokoh lintas agama yang sejelas itu Baik, Pak Kwik, salah satu catatan yang diungkapkan oleh Pak Yusuf Kala menyebutkan, jangan sampai sumber daya alam yang ada dikuasai dengan tidak benar. Apa pendapat Bapak? Ya, lah, itu jangan sampai, padahal sudah. gitu kan. Freeport sudah berapa lama? Batu bara bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi, tambang-tambang batu bara di Kalimantan itu ngetengang, tidak diuruh kembali bahkan. Hutan sudah kundul. Pokoknya kita saksikan tiap hari kan, kita geleng-geleng kepala kan. Demikian sindsdien saya Dinda Natasha.